Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, Kwi Kiyangi mengulas sepak terjang lembaga pemberi hutang seperti World Bank dan IMF yang memiliki niat terselubung untuk menguasai Indonesia dengan menggunakan mekanisme hutang dan untuk memuluskan niat itu World Bank dan IMF menggunakan dan menggerakkan para ekonom yang tergabung dalam Barclay Mafia serta generasi penerusnya sebagai kepanjangan tangan mereka. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Quik Yanggi. Pak Quik, kemarin kita telah membahas tentang adanya kepentingan Amerika di World Bank terhadap Indonesia. Lantas apakah kondisi yang sama juga terjadi pada IMF? Oh ya, jelas, jelas. Dan itu yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan antara Lionel Jeffrey Winters, Brad Simpson, John Bilger, John Perkins. Jadi orang-orang ini yang, yang yang mengerti masalah itu mereka menulis cuma ini orang-orang jujur ya yang tidak memihak pada IMF tidak ada kepentingan itu mereka menulis bahawa itu instrumen dari negara-negara kuat terutama Amerika untuk mencengkram dan menguasai negara-negara yang lebih lemah yang yang, yang katakanlah negara-negara target gitu. Lalu jika kita memang melihat adanya fakta-fakta seperti itu, sikap apa yang harusnya diambil oleh pemerintahan kita Pak Gwik? Sikap yang bisa diambil adalah bahwa pemerintah mesti e, mempunyai suatu sikap yang diyakininya e, bahwa sikap itu dan kebijakan itu adalah untuk kepentingan bangsa ini dan kepentingan rakyat banyak. Nah kalau itu bertentangan, e, itu selalu tidak kutakuti. Jadi Bank Dunia IMF mengatakan kalau Anda tidak mau nurut, dalam hal ini, ini nanti diisolasi. Yang diartikan diisolasi itu, Indonesia dikucilkan, tidak ada lagi hubungan dengan IMF, Bank Dunia dengan seluruh kartelnya. Sehingga dengan demikian, ya Indonesia akan kesulitan keuangan, pemerintahnya ya akan kesulitan keuangan, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nah, dengan cerita yang panjang ini, eh, saya ingin mengatakan, yang dilakukan oleh Indonesia, yang harus bukan yang dapat, bahkan kalau tidak mau hancur sama sekali, harus merumuskan suatu sikap dan kebijakan yang yang betul-betul diyakini ini fair. Dan ini untuk kepentingan kita juga. Itu hampir bisa dipastikan e, ditentang oleh mereka lalu diisolasi harus berani diisolasi. Nah, sampai sekarang tidak ada yang berani. Sampai sekarang presiden-presiden itu ditakut-takuti oleh menteri-menterinya sendiri. Tentu menteri-menteri yang orientasinya selalu pro mereka. Demikian Kwi Kiyangi, saya Dinda Natasya.